Selamat siang Bu Wati Ibu Wati, selamat siang s a m a i b u i y a Silahkan komentar Ibu Iya, saya setuju setiap kali kalau Terjadi demo, itu pasti Faisal asli Karena saya juga bergerak Dalam bisnis e、uh, Garmen Seringkali terjadi demo Nah akhirnya lama-lama p u s a n itu bangkrut juga Karena kan mereka pasti delay dong dalam mengirim barang karena gangguan demo. Nah, itu dia yang membuat asing takut untuk berinvestasi ke Indonesia. Itu aja Ibu. Terima kasih b u a t i Bapak Fry, selamat siang. Ya, selamat siang Ibu. Pertama, kalau menyangkut demo, di negara maju pun Ibu dan para pendengar yang lain, di Eropa, di Amerika, dan lain-lain, Itu juga kerap nah, Barangkali bukan kata kerap Tapi kadangkala muncul Dilakukan oleh para pekerja Untuk memperjuangkan hak-hak mereka Yang mereka pandang Belum mereka terima dengan memadai nah, jadi s a y a k i r a a Kalau demo di Indonesia Untuk kalangan、uh, Perusahaan yang、uh, Terjadi Sejauh demo itu terbit Dan punya alasan yang kuat Tentu saja demo itu merupakan hak konstitusional、yeah. warga negara juga khususnya kaum pelat pekerja、hmm. itu pertama yang kedua saya kira kalau demo itu digerakkan hanya oleh rasa tidak senang terhadap perusahaan manapun、yeah. ya khususnya kalau perusahaan itu dikategorikan sebagai perusahaan-perusahaan kapitalis begitu、Baik. nah banyak para penggerak buruh itu Pikirannya begitu, setiap perusahaan pasti kapitalis harus di demo Nah kalau demo dimunculkan oleh motif seperti ini tentu tidak baik i Ya baik, terima kasih Bapak f r a y kami bisa menangkap opini Anda Pak Dibio, selamat siang Selamat siang Bu, jawabnya begini, ini karena d e t n a k e r n y a membeli Karena Pak d e t n a k e r tidak punya standar penggajian untuk masalah-masalah yang berkenaan dengan ...lapangan kerja tertentu dengan standar gaji tertentu dan pengalaman kerja tertentu. Katakan seorang tukang kebun, pengalaman tiga tahun,、nah、itu gajinya berapa? i Tukang t u las berapa? Tukang gerinda berapa? Nah itu standar-standar itu harus punya dan diedarkan kepada para pengusaha. Itu nggak punya. Jadi government-nya membeli, otomatis tembul demo pertama. a k e d u マサライン、マサラ、パカナン、パミニモン、パミニモン、ミトサラ、ジャワピア、ジャワピジャワピア、ャワピア、ジャワピア、ジワピア、ジャワピジャワピジャジャワピア、ジャワピア、ジア、ジャワピア、ジャワピア、ジジャワジャワピア、ャワピア、ジャワピア、ジャワピア、ワピア、ジャワピア、ジャワピア、ジア、ジャワピア、ジャワピア、ジャワピア、ジャワピア、ジャワピア、ジャワピア、ジャワピア、ジャワピア、ジャワピア、ア、ジャワピア、ジャワピア、ジャワピア、ジ